Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'ad Akhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah perkara yang keenam yang keenam ya perkara yang keenam dari hal-hal yang mendukung kita untuk meningkatkan dan menjaga keikhlasan kepada Allah serta Membuat kita semakin dekat kepada Allah Azza Wajalla adalah selalu mengingat kematian dan pendeknya angan-angan terhadap kesenangan dunia. Ini akan sangat membantu kita. Untuk meningkatkan keikhlasan dan kemurnian untuk Allah Azza Wajal. Sebab angan-angan yang panjang terhadap kesenangan dunia dan lupa akan kematian membuat kita punya banyak harapan-harapan dan. Tujuan-tujuan hidup yang menjauh dari Allah Sehingga pada akhirnya Sampai-sampai dalam urusan agama sekalipun Ibadah kepada Allah Akan kita kaitkan dengan kepentingan duniawiah Karena kita lupa bahwa kita akan mati Dan meninggalkan dunia ini kita lalai bahwa sesungguhnya kesenangan dunia ini fana sebentar dan sementara. Sementara kehidupan akhirat itu kekal abadi selamanya. Cobalah kita berpikir. Pada umumnya usia manusia khususnya di masa kita ini hanya sekitar 60 tahun sampai 70 tahun. Bahkan jarang sekali orang yang punya usia sampai jarang sekali orang punya usia sampai 100 tahun. Iya. Kalaupun ada ya 1 2. Usia yang sesingkat ini kalau kita bandingkan dengan kehidupan akhirat, tidak ada nilainya. Satu hari di akhirat layaknya seperti lima ribu tahun. Fiyauminka namik daru hukam sina al ribu tahun. Kalau kita persentasekan berapa 60 tahun dibanding lima ribu tahun? Satu persennya berapa lima puluh ribu tahun Lima ribu kan Lima ribu Lima ribu tahun Lima ribu tahun Benar Itu seratus Sepuluh persennya Kalau satu persennya berapa? 500 500 tahun Satu persennya Nah 60 tahun itu 0, berapa? Itu yang kita mati-matian Selama hidup kita ingin mencapai kesenangannya yang belum tentu kita mendapatkannya. Toh kalaupun seandainya mendapatkan mendapatkannya kita penuh dengan kesusahan dan kepayahan yang harus kita lalui. Yang harus kita jalani. Yang harus kita terjang. Sementara akan kita sia-siakan nasib kita yang satu harinya 50 ribu tahun. Yang satu harinya seperti 50 ribu tahun. maka kalau kita terlalu banyak angan-angan terhadap kesenangan-kesenangan dunia yang belum pasti akan kita dapatkan kemudian kita lalai dari Allah kita hilangkan segala eh, kepentingan, kemaslahatan, ukrawiyah kita bukankah tidak pantas kalau kita disebut sebagai orang yang merugi maka mengingat kematian mengingat urusan-urusan akhirat mengingat surga, mengingat api neraka akan meningkatkan kualitas keimanan kita, keikhlasan kita kepada Allah, kedekatan kita kepada Allah Azza Makanya di dalam Al-Qur'anil Al Karim Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa inna ma tuwaffauna ujurakum yawmal qiyamah. Kata Allah, setiap diri Pastilah akan merasakan kematian dan Nistaya kalian akan dipenuhi akan pahala-pahala kalian di hari kiamat kelak famanzuhziha anin nari wa udkhilal jannata faqad faz maka barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga maka dialah orang yang beruntung dialah orang yang menang Kemudian di akhirnya Allah ingatkan kita, karena inilah penghalang kita dari Allah dan keberuntungan di sisinya. Wamalhayatul dunya illa mataul hurur dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan kesenangan yang menipu. Kesenangannya diikuti oleh kesengsaraan dan kesengsaraannya tidak akan menjanjikan kesenangan sedikit pun. Itu dunia. Sesenang-senangnya orang di dunia ini. Kalau dia larut di dalam kesenangan itu, dia tidak lagi merasakan kenikmatan dan keletihannya. Ya enggak? Orang makan. katakan dia punya duit banyak yang dia dapatkan dengan segala macam cara. Kemudian dia pakai untuk makan saja. Apa sih makanan yang paling enak Sekali mungkin dia merasakan enak Dua kali, tiga kali, empat kali Lima kali, sepuluh kali, seratus kali Hanya beberapa kali saja dia merasakan kenikmatannya Setelah itu hilang Biasa Ya enggak? Biasa Bahkan cepat sekali dia bosan dengan sesuatu yang tadinya dia ingin mendapatkan itu dengan susah payah Setelah dapat, dia bosan ingin yang lain. Begitu dapat dia jenuh dan merasakan biasa saja. Tidak ada kenikmatan di dalamnya. Dia kepingin sesuatu yang lain lagi. Dan seperti itulah itu dunia. Wa mal dunya illa mataul khurur kata. Tidaklah kehidupan dunia itu, kesenangan dunia itu melainkan kesenangan yang menipu. Ya. Maka mengingat hal-hal yang seperti ini membuat kita akan semakin kuat untuk mendekat kepada Allah. Kita mampu untuk semakin memurnikan penghambaan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka salah satu pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang sahih kata beliau alaihi salatu wassalam, "Quntu nahaitukum an ziyaratil qubur, fazuruha fa innaha tudzakkirukumul maut." Dahulu aku pernah melarang kalian untuk menziarahi kuburan Sekarang ziarahilah kuburan itu Karena menziarahi kuburan itu mengingatkan kalian kepada kematian Supaya kita mengambil pelajarannya Mendatangi kuburan bukan untuk berbuat syirik kepada Allah Dengan meminta kepada penghuni kuburan Dengan memberi sesajen Pengabdian kepada yang menghuni kuburan Bukan. Tapi kita datang ke kuburan untuk mengambil pelajaran. Orang yang datang ke kuburan disunnahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan Assalamu'alaikum ya ahla diyah min muminin wal muslimin wa inna insha Allah bikkum lahe kun bagi kalian kalian wahai para penduduk negeri ini maksudnya para penduduk alam barzakh dari kalangan mu'minin dan muslimin. Dan kami insya Allah akan segera menyusul kalian. Karena setiap orang akan merasakan kematian itu. Kita mengambil pelajaran. Bahwa pada akhirnya kita akan seperti mereka. Pada akhirnya kita akan masuk ke dalam liang lahat. Pada akhirnya kita akan tinggalkan semua harta benda yang selama ini dengan susah payah kita cari. Dan akan meninggalkan orang-orang yang selama ini sangat kita cintai. Maka kata Nabi Ziarahilah kuburan itu karena kuburan itu mengingatkan kalian kepada kematian. Orang yang ingat akan kematiannya dia akan dekat dengan Allah. Kalau ada waktu luang ziarah kubur. Jangan kalau ada waktu luang ke mall, ke tempat-tempat keramaian, justru akan membuat kita jauh dari Allah. Yang ingat adalah kehidupan dunia, apalagi datang ke tempat-tempat seperti itu ya, datang ke mall datang ke tempat pembelan belanja pem apa? pembelanjaan ya. kalau uang kita sedikit akhirnya ngeles dada kan? akhirnya muncul keinginan lagi besar keinginan kita berarti saya harus kerja yang lebih giat supaya dapat uang banyak, bisa beli ini, bisa beli itu ya yang pada akhirnya kita akan pertaruhkan agama kita untuk mencapai apa yang kita inginkan. Beda halnya kalau kita liburan datang ke kuburan. Yuk liburan yuk weekend ke kuburan. Ya, yeah. lo betul ini. Supaya apa? Supaya kita mengambil ibrah pelajaran. Coba lihat itu orang sudah pada mati. Kita sebentar lagi kita enggak tahu ajal kita kapan kan? mungkin ini hari mungkin besok mungkin seminggu lagi mungkin sebulan lagi atau kapan kita akan segera menyusul mereka apa yang sudah kita persiapkan ya ayuhalladzina amantakullahu waltanzurnafsumma qaddamat lighat wattakullahu innallaha khabirun bima ta'malun ta wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah masing-masing diri melihat apa yang sudah, persiap, yang sudah dia persiapkan untuk hari esoknya dan bertakwalah kalian kepada Allah Sungguhnya Allah itu maha mengetahui Semua apa yang kalian perbuat Ini perkara yang keenam Yaitu mengingat Al-maut dan Mempersingkat atau memperkecil ke Keinginan atau Harapan-harapan kepada Kesenangan dunia Kemudian Yang Ketujuh adalah Sering berada di tempat Yang membuat kita selalu ingat kepada Allah Azza wa Jal Di antaranya adalah masjid Di antaranya adalah masjid kalau kita masuk atau sering berada di dalam masjid Dan hati kita terikat dengan masjid Kita akan selalu ingat kepada Allah Azza wa Jal Orang datang ke masjid Tentu untuk Ibadah Ya, salat, baca Quran, zikir Ta'lim Ya Nah Maka kita akan diingatkan kepada Allah Azza wa Jal Meskipun kita datang ke masjid yang tadinya Mungkin untuk istirahat Gitu kan tapi ketika melihat ada orang yang sholat, ada orang yang ibadah Kita terpancing untuk juga mendekatkan diri Mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal Maka perbanyaklah datang ke masjid Masjid ini adalah tempat yang nyaman, aman, tenteram Hati kita akan tenang Karena di dalamnya terdapat barokah dari Allah Orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Nah, oleh karena itu salah satu orang yang dinaungi oleh Allah di hari kiamat kelak pada hari yang tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah salah satunya adalah rojulun wakol buhu muanla kun wakol buhu muanla kun bil masajid. Seseorang yang hatinya selalu terikat dengan masjid terikat dengan masjid. Nah, ini akan membantu kita. Untuk banyak mendekatkan diri dan beribadah Kepada Allah Azza wa Jal Kemudian Yang ketujuh Yang keberapa Kedelapan Yang kedelapan Yaitu Mempunyai Rasa takut terhadap Perbuatan-perbuatan Syirik yang menjauhkan kita daripada kemurnian ibadah atau penghambaan diri kepada Allah Azza harus ada rasa takut di dalam hati, jangan sampai kita jatuh ke dalam perbuatan ria perbuatan syirik ke dalam kemunafikan sehingga rasa takut ini membuat kita apa? waspada makanya orang-orang terdahulu dari kalangan as-sohabah sangat takut kalau dirinya termasuk dari kalangan al-munafiqin dikatakan oleh Ibnu Abi Mulaika atau sebelumnya kita sebutkan hadis di mana Nabi SAW pernah membacakan firman Allah di dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-60 wal-ladhina yu'tu nama ataw wa qulubuhum wajilah Annahum ila rabbihim raji'un Orang-orang yang telah memberikan apa yang telah mereka berikan di jalan Allah Sementara hati mereka merasa takut Bahawa mereka akan kembali kepada Rabb mereka Aisyah radiyallahu anha ketika mendengar Ketika mendengar Bahawa Nabi s.a.w. membaca ayat ini Beliau bertanya Ya Rasulullah Ahualladhi yazni wa yasrik Khomr, khomr. Wahai Rasulullah Orang yang hatinya takut di dalam ayat ini bahwa mereka akan kembali kepada Allah Apakah yang dimaksud adalah orang yang berzina Orang yang mencuri Orang yang meminum minuman keras Apakah mereka yang dimaksud Sebab mereka takut kalau mereka dikembalikan kepada Allah Aisyah menyangka bahawa pelaku-pelaku perbuatan maksiat ini Takut kembali kepada Allah Kemudian mereka disiksa oleh Allah. Dikira oleh Aisyah bahwa inilah yang dimaksud oleh ayat. Tapi kata Nabi alaihi salatu wasalam, ya binta Abi Bakar. Bukan wahai anak wanita Abu Bakar, bukan itu yang dimaksud oleh ayat ini. Lantas apa? Kata Nabi, "Walakinnahu. Yang dimaksud oleh ayat ini adalah ar yasumu wa yatasaddaq wa yusalli" Wahai yang kaf, Allah yataqabbaluminhu, Allah yataqabbalaminhu. Tapi yang dimaksud oleh ayat ini mengenai orang-orang yang hati mereka takut bahawa mereka akan kembali kepada huk mereka, yaitu orang yang sholat, orang yang puasa, orang yang sedekah. Dia takut kalau amalannya nanti tidak diterima oleh Allah Azza Wajalla. Dia khawatir kalau amalannya itu tidak murni untuk Allah sehingga tidak diterima oleh Allah. Ya, ini yang dimaksud oleh ayat, ayat eh, hadit ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disohikan oleh syekh Al-Albani dalam silsilah as-sohiha jadi punya kekhawatiran, jangan-jangan amalan kita tidak diterima oleh Allah ini akan membuat kita waspada sehingga kalau kita sudah beramal kita jangan sombong Wah, saya sudah banyak amalnya, saya sudah sholat sekian, puasa sekian sudah haji berulang kali, sudah umrah jangan tanya Terus kita merasa besar Kita merasa bahwa kita sudah paling baik Sudah sudah paling soleh Sudah paling benar Sudah paling suci Jangan ya. Ini akan membuat kita lengah Dan disitulah syaitan masuk Untuk merusak nilai dari amalan kita Tapi hendaklah selalu menjadi orang yang waspada Meskipun kita sudah berbuat sekian banyak amal Kita harus punya kekhawatiran Jangan sampai amal itu tidak diterima oleh Allahu azza wa Sahabat-sahabat mulia juga demikian seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abi Mulaikah, adraktu thalathina min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhafu an 'ala nafsihi. Ya. Aku mendapatkan 30 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam semua mereka takut kalau pada dirinya ada kemunafikan. Ini sahabat Nabi Nah, mereka khawatir kalau termasuk dari kalangan al-munafiqun. Bahkan Umar bin Khattab, siapa yang tidak tahu Umar bin Khattab? Umar bin Khattab itu apabila dia melewati sebuah jalan, sebuah gang, syaitan akan lari dari gang itu. Ya. mau kepetuk papasan dengan Umar. Kata Nabi A.S. Kalau salakta fajjan, La salakas syaitan fajjan gairah fajjik. Kalau seandainya engkau menjalani sebuah lorong, Syaitan akan mencari lorong yang lain selain lorong mu'i. Ini Umar Ibn Khattab. Tapi kewaspadaan, kehati-hatian Umar Ibn Khattab luar biasa. Dahulu sahabat yang sering memegang Rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam khususnya tentang nama-nama al-munafiqin adalah Hudzaifah Ibnul yaman Umar itu sering datang kepada Hudzaifah bertanya, "Coba sebutkan, apakah aku termasuk orang yang disebutkan oleh Rasulullah kepadamu bahwa aku termasuk dari kalangan munafiqin?" Karena kekhawatiran. Kekhawatiran akan menimbulkan kewaspadaan kita. Nang oleh karena itu Khwanifuddin rahimani wa rahimakumullah di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Abi Darda ya yaitu doa yang berbunyi Allahumma inni a'udzubika min khusyuin nifaq Allahumma inni a'udzubika min khusyuin nifaq Ya Allah aku berlindung kepadamu dari kekhusyuan yang munafik kelihatan khusyuk tapi itu sebenarnya ada niat lain dibaliknya bukan benar-benar dia khusyuk untuk Allah Azza wa Jaya terkadang kan gitu ada sebagian manusia dia menampakkan seperti orang yang khusyuk tutur katanya sopan, santun lemah lembut, tenang khusyuk tapi siapa tahu apa isi hatinya nah ini yang jadi masalah walaupun penampil, penampilan lahiriahnya luar biasa seperti ini terkadang sebagian manusia menginginkan dengan hal itu dia mempunyai kedudukan di hati orang lain ya yeah. dianggap sebagai orang yang sopan santun orang yang baik orang yang saleh orang yang menjaga adab orang yang begini orang yang begitu niatnya bukan karena Allah azza wajal kekusunya nifak Kemunafikan ya. Apa artinya kehusuannya itu adalah kemunafikan Karena dia menampakkan seperti Secara lahiriahnya dia baik Tapi dalam hatinya dia menginginkan yang selain Yang selain Allah Azza Wajah Itu namanya kehusu'an nifak Nah Maka seorang yang berbuat kebaikan Dalam hal apa saja Dalam hal ibadah, dalam hal akhlak, adab Semuanya Supaya dia Mendapatkan pahala dan mulia di sisi Allah niatnya adalah untuk Allah saja, bukan untuk yang selainnya. Nanh khawani fiddin rohimani warahimahumullah. Oleh karena itu seorang mukmin yang baik dia merasa takut, ya, mempunyai kewaspadaan dan dia beramal dengan amalan yang soleh. Sementara seorang yang munafik Sebagaimana yang dikatakan oleh Al Hasanul Basri, rohimahullah, dia merasa aman dan dia berbuat kejelekan dan kejahatan. Dia merasa aman. Wah, oh, nggak mungkin saya itu sebagai orang yang sesat. Saya nggak mungkin sesat. Saya nggak mungkin jatuh ke dalam penyimpangan. Saya nggak mungkin begini. Saya nggak mungkin begitu. Dia menganggap dirinya suci, menganggap dirinya paling benar sehingga keluarlah hal-hal seperti tadi nggak mungkin nggak mungkin merasa aman nah setelah dia merasa aman seperti ini maka dia akan dimasuki oleh syaitan orang yang paling mudah digelincirkan oleh syaitan adalah orang yang merasa aman ketika dia merasa aman dia lengah ketika dia lengah disitulah datang syaitan yang akan menggodanya Sehingga dia dijauhkan dari Allah. Maka jatuhlah dia ke dalam hal-hal yang jelek, hal-hal yang buruk. Karena kondisi hatinya yang merasa aman dan itu adalah keburukan. Dimulai dari hatinya yang merasa aman. Maka kemudian akan digoda oleh syaitan, Lantas dia akan berbuat hal-hal yang buruk. Dan dia masih merasa bahawa dirinya suci. Dirinya benar. Dirinya tidak mungkin salah, tidak mungkin sesat. maka ini adalah sifat munafik dia merasa aman dan dia berbuat kejelekan sedangkan sifat seorang mukmin kata al-hasanul basri rahimahullah dia waspada, dia hati-hati, dia merasa takut kalau-kalau ya, dia jatuh ke dalam penyimpangan jatuh ke dalam kesyirikan jatuh ke dalam hal-hal yang menjauhkan dia dari Allah dan dia selalu berupaya untuk beramal dengan amalan yang saleh. Nah, ini beberapa hal yang bisa kita sebutkan terkait dengan Membenarkan hati atau membentuk hati dalam keikhlasan karena Allah azza wajalla semoga Allah tabaraka wa taala menjadikan kajian kita ini sebagai kajian yang mendatangkan kemanfaatan bagi kita bagi kita baik di dunia maupun di akhirat kelak semoga Allah tabaraka wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang dimasukkan ke dalam surganya mengumpulkan kita bersama para nabi para rasul para sedikin, asyuhada dan as -salihin. Saya cukupkan dulu sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada pertanyaan. Kita beri kesempatan sebentar. Iya, pertanyaan yang bagus sekali. Bagaimana dengan orang yang mengamalkan amalan yang baik, amalan yang utama, tapi niatnya untuk sesuatu yang sifatnya duniawi ya, begitu? Iya. Ya. Jawaban tentang masalah ini kita bisa memahami masalah ini dari dua sisi. Sisi yang pertama yaitu Seorang Yang mengamalkan amalan salih Seorang yang mengamalkan amalan salih Tetapi dia tidak mengharapkan Dengan amalan salih itu adalah wajah Allah Azza Sama sekali Yang dia harapkan dengannya adalah Ad-dunia Maka orang yang seperti ini tidaklah yang dia dapatkan kecuali dunia. Dan dia tidak akan mendapatkan kemuliaan amalannya itu di sisi Allah Azza wa Seperti yang tadi ayat sudah kita bacakan, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa um fiha laib khasun. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia dan kesenangannya, kami akan berikan Kesempurnaan atau pahala amalnya itu ketika mereka di dunia tanpa mereka harus merasakan kerugian. Kemudian kata Allah ullahi kaladinalai salhum fil alfiyati illenar. Tetapi di akhirat kelak mereka tidak akan mendapatkan kecuali hanya api neraka saja. Wahabitama sona unfiha wabatilun makanu yagmalun dan akan binasa semua apa yang mereka perbuat dan sia-sia apa yang mereka lakukan. Artinya orang yang seperti ini mungkin dia mendapatkan Allah penuhi apa yang dia inginkan ketika di dunia Tetapi di akhirat tempatnya adalah api neraka Allah Karena dia berbuat amalan yang soleh Niatnya bukan untuk Allah Ini namanya syirik kecil ya Atau diistilahkan dengan kata lain Sesuatu yang sifatnya uh, Amal di dunia Amalan untuk perkara dunia Kesenangan dunia Nah. Ini yang pertama. Sisi yang kedua adalah orang yang beramal dengan amalan saleh. Dengan mengharapkan wajah Allah Azza wa Jalla. Tetapi dia bukan menginginkan pahala dari Allah di akhirat kelak. Dia menginginkan apa yang Allah janjikan Ketika di dunia ini Seperti misalnya Dia beramal ikhlas karena Allah Tapi dia tahu bahwa di balik amalan itu Ada janji-janji dunia yang Allah berikan Maka dia menginginkan itu Hal-hal yang sifatnya duniawi ya. Seperti kalau dia sadaqah Maka hartanya akan berkembang Atau kalau dia menolong seseorang maka dia akan ditolong oleh Allah Azza wa Jal. Ini kan hal-hal yang sifatnya duniawi ya. Nah ini tentunya tidak mengalami kemurnian. Tidak mengalami keutamaan. Sebagaimana yang semestinya di dalam keikhlasan kepada Allah Azza wa Jal. Maka orang yang seperti ini di akhiratnya tidak akan mendapatkan apa-apa. Karena memang niatnya tidak untuk mendapatkan pahala di akhirat kelak. Iya kan? Niatnya dia ingin Allah memberikan kelapangan hidup kepadanya. Maka orang yang seperti ini akan mendapatkan dunia yang dia inginkan. Tapi di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa. Maka merugilah orang yang seperti ini. Meskipun dia di dunia diberi oleh Allah apa yang menjadi keinginannya. Tapi apalah artinya kesenangan dunia. Yang sebentar, yang sementara. sementara di akhirat kelak tatkala dia sangat membutuhkan pahala amalannya yang akan membuatnya masuk ke dalam surga dengan rahmat Allah, dia kehilangan itu. Nah, akhwani fi din rahimani wa Maka suatu pendidikan yang tentunya tidak baik ketika kita mengajari manusia beramal dengan amalan saleh kemudian kita beri titik penekanannya bahwa amalan soleh itu akan memberi keuntungan-keuntungan duniawiah misalnya kalau sodakoh sekian, kamu nanti akan berkembang hartamu, kalau misalnya sodakoh 10 ribu, nanti bisa jadi hartamu jadi 100 ribu, karena Allah kembangkan kalau 100 ribu mungkin bisa jadi sejuta orang yang beramal dengan cara seperti ini, amalannya itu hambar, ketika dia mengamalkan untuk kepentingan duniawiah belum tentu Allah memberikan hal itu Terkadang Allah menjanjikan kebaikan di dalam sebuah amalan yang soleh dalam bentuk lain. Tidak selalu bentuknya adalah kesenangan duniawi. Terkadang Allah beri dia harta yang sedikit tetapi Allah beri barokah di dalamnya. Atau Allah ganti dengan kebaikan agamanya. Sehingga dengan amalan-amalan soleh itu dia semakin dekat dengan Allah Azza wa Jal. Yang tidak bisa dibeli oleh para ashab dunia. Dia mendapatkan ketenangan hati, ketentraman jiwa yang tidak bisa dihargai dengan fulus dengan uang kelezatan dekat dengan Allah mempunyai ketenangan jiwa dan hati itu jauh lebih berharga dibanding hanya kesenangan duniawiyah di balik amalan saleh yang dijanjikan oleh Allah ataupun Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan niat murni karena Allah Dan mengharapkan pahala yang ada di sisinya Ini amalannya akan langgeng Dan dia akan merasakan kelezatan ibadah kepada Allah Tapi kalau dia mengharapkan dari amalan itu Adalah sesuatu yang sifatnya duniawi Bukan pahala di akhirat kelak Amalannya akan terasa hambar Suatu saat akan dia tinggalkan Ketika dia tidak mendapatkan bahwa amalannya itu memenuhi apa yang menjadi keinginannya apa semua orang sodakoh itu kemudian langsung dibayar lunas oleh Allah Dia akan jadi kaya ya. Meskipun kita yakin janji Allah Tapi terkadang Allah memberi sesuatu yang lain Yang lebih berharga daripada itu Terkadang kita tidak menyadarinya Misalnya dengan kita bersodakoh membantu orang Kita diberi kesehatan oleh Allah Kesehatan itu tidak bisa dihargai dengan harta Ya Sedikit saja ada penyakit di telinga kita, di mata kita. Terkadang kita bisa menghabiskan uang bahkan juta, ratusan juta untuk mengobatinya. Sebagian orang mengobati penyakitnya harus habis hartanya ludes. Habis. Dari orang yang kaya raya, miliarder, habis hartanya karena berobat. Bangkrut. Subhanallah, kesehatan itu luar biasa. Jangan dinilai dengan... Harta dunia. Terkadang Allah beri itu, bukan bentuknya harta berda. Waan fidin rohimani warahimakumullah. Maka pendidikan tauhid, mendekatan diri kepada Allah, bukan penekanannya dari sisi pahala ataupun ganjaran duniawi, tapi dari sisi bagaimana kita merasakan nekmatnya ketika kita dekat dengan Allah Azza Wajalla. Karena kenekmatan Ketika kita ibadah kepada Allah di dunia ini, kita merasakan dekat dengan Allah dan kita merasakan kelezatannya, itu punya hubungan kuat dengan kenikmatan dan kelezatan yang kita rasakan ketika kita berada dimasukkan ke dalam surga dan melihat kepada wajah Allah Azza wa Jal. Sebagaimana yang diterangkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah di dalam ikhwafatillah hafad. Semakin seorang hamba hatinya merindu kepada Allah Di dalam ibadahnya Maka tatkala dia bertemu dengan Allah Di dalam surga Allah Dan ketika Allah menyingkapkan hijabnya Sebagaimana dalam riwayat muslim Dalam sahihnya Maka dia akan merasakan ne'mat yang luar biasa Karena kerinduannya yang mendalam kepada Allah Ya Jadi Kwan Fiddin Rahimani Warahimakumullah Maksud Jangan menyanyiakan amalan salih. Hanya dengan sesuatu yang sedikit dari kesenangan dunia. Harapkanlah wajah Allah Azza wa Jal. Engkau tidak akan pernah merugi. Tidak di dunia dan tidak pula di akhirat. Alam. Nah, Satu lagi. Ada yang lain? Pertama saya kira masalah penampilan Sekarang ini memakai jubah, Memakai sorban Bukan sesuatu yang dianggap Aneh ya di masyarakat juga Bahkan sudah menjadi pakaian yang Populer artinya Ini pakaian yang islami Dianggap sebagai Pakaian yang islami Masyarakat sudah merasa terbiasa dengan itu Sehingga saya kira tidak ada alasan Untuk kita kemudian melepaskannya Karena mengatakan bahawa masyarakat Masih merasa canggung Sebenarnya tidak Masyarakat kita sudah tidak canggung dengan pakaian-pakaian seperti ini ya. Itu satu hal Hal yang kedua, kalau kita ingin menjaga keikhlasan Bukan meninggalkan sesuatu yang Yang baik ya, Pakaian islami ini baik Kalau kita ingin menjaga keikhlasan Bukan dengan meninggalkan suatu hal yang baik Tapi meningkatkan Penjagaan hati kita Untuk tetap niatnya ikhlas karena Allah dan itulah yang saya katakan tadi, butuh perjuangan. Kita bergulat dengan hati kita sendiri. Bagaimana kita bisa mengalahkannya? Kita tekan. Supaya niat-niat yang tidak baik itu terjauhkan dari kita. Ketika dia muncul, kita lawan. Muncul, kita lawan. Muncul, kita lawan. InsyaAllah nantinya kita akan terbiasa dengan niat yang lurus. Niat yang ikhlas karena Allah Azza wa Jawa. Nah. Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian cukup dulu wabillahi taufik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh